Ya selamat siang. Ya selamat siang Bu. Pak Dibio. Silakan Pak Dibio. Ya menurut kami jam tiga yang d i p e r p e n d e k itu nanti bisa diganti paginya masuknya pagi Bu jam tujuh gitu loh. Jadi pulang jam empat gitu katakan begitu. Jadi kalau e nggak begitu ya produktivitasnya menurun gitu. Kalau masuknya jam sembilan pulangnya jam empat ya otomatis gajinya nanti minta diskon padahal minta thr. Jadi kita itu e nggak produktif banyak nggak minta uang tuh. マザーズがガチャガチャ、イセンパクワン、ラマサマ Hartu Pekamano, kalau yang jamur terakhir pakai sistem komputer, ketika tetap 8 jam, supaya negara kita makmur, maju. Kalau kerjaannya 6 jam 5 jam, bagaimana bisa maju? Bagaimana itu aja, Bu. Makasih, baik, terima kasih. Selamat siang, Pak Andi. Selamat siang, Bu. s i l a k a n Enak ya, Bu? Ya, jadi pegawai negeri ya, sudah targetnya santai, dipotong jam kerjanya. Kenapa dia n g g a k memberi contoh ya Bu, y a malahan、uh, memberi hal yang jelek ya. n g g a k puasa a j a pegawai negeri, ibu dia tanya kerjanya g i m a n a Thank you Bu. Baik, terima kasih Pak Andi. Pak Hartono, selamat siang.、Uh, saya memberikan komentar. Yang waktu yang ada a j a tidak menghasilkannya optimal. Apalagi dikurangi jam kerjanya. Nah inilah yang satu hal yang saya sayangkan gitu loh. ska、sama s e k a の i Itu biasa. パパさんやぼや、パキマナヤンフ ukang ベッタ、パキマナヤンフ ukang おいて、パキマナヤンフ ukang。 Kita lagu lama bu, mendasarnya p a h a l u i t u aja bu. Ya baik, terima kasih ibu Yani. Pak Amin t e r s i l a h k a n Iya s i l a h k a n Pak Amin. Nah, saya kira mereka-mereka yang menjalankan bulan puasa ya, saya kira itu wajar-wajar aja i bu ya. Itu jam kerjanya dikurangi. n c u m a untuk kedepan ya. Yang saya mau itu untuk birokrasinya itu harus dikuatkan. Jangan kalau misalnya bisa dipercepat itu diperlambat. <Right. S 2> はい。<Thank you. S 1>